A Bara var före ca. Bara var or A begunnig Jag siap goyang ya oke okay. Baran kembali Yopal lepas Selamat malam sedaya. Malam hari ini Karang Geneng bergoyang Kulon Kali berdandut di acara Pesta Laut dan Bumi. Yang satu ini artis idolanya Jawa Timur juga ya. Tergolong artis mudanya Jawa Timur. Ada merpati syuting, ada Kulon Kali Karang Geneng. Arlida Putri Du Fala! kota udang Sidoarjo. Katanya Cak Alek yang punya dagunya tis janggutnya tis Cantik putih karena blesteran Tionghoa ya. Suaranya merdu lagi. Biar sampean enggak penasaran, ada paguyuban Mina Makmur, juga ada Ramayana MDH Soden, Arlida, Putri, Ju Palapa. Terima kasih, sayangku. Artis yang satu ini punya suara merdu, asik, cantik, bahenol lagi. Oke, ada Ramayana, juga ada Maxton Shoting. Siapa dia kalau bukan? Arlinda Putri Ngu Palapa. <tik> Ayo, semuanya.